Endra、nah, Selamat siang Bu Selamat siang Pak Silakan Ya saya pikir、uh, Bukan rasio umum lagi Memang Jokowi a n a a h o k ini Akan menjadi sasaran tembak Karena pada saat mereka Berkuasa saat ini Itu boleh dikatakan Banyak mengganggu p i h a p t i a p tertentu Itu banyak terganggu Bu. Ya kita tidak bisa Pungkiri bahwa、uh, Mungkin kaitan dengan itu Akhirnya Jokowi dan a h o k ini Bisa menjadi sasaran tembak Nah yang kedua 私たは、 m e r e k a mencari keuntungan kan di Jakarta banyak sekali orang-orang di Jakarta yang membutuhkan pelayanan mereka harusnya bisa mengisikan keuntungan untuk membantu sesama. Nah itu difasilitasi oleh pemerintah. Saya pikir Joho itu sudah benar bu. Cuma n dalam ini kalau kita berorientasi kepada profit e r i e n t itu memang pasti akan rugi. Nah tapi dalam hal ini rumah sakit tersebut harus menyadari daripada kita demo bareng-bareng rumah sakit tersebut atau itu akan terjadi kerusuhan. カラオケの時は、私は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、がラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、カラオケの時は、 ドクター・ドが行った時に行った やかごさやき、プレバディー、ティ u t ドリ、トゥプンキー、タアナトゥブカン、ヤンプンティン、ライアン、ビシニ、マムトゥカンセカリー、カプセハティネ、ケタビシャリアン、セデミティアンバニアン、ヤオランダタン、カプセカン、ウントプロバット。アロネアンギアンギアンギタマカン、タビビアン、タ a アン、ヤバニアン、パジャパジャパジャパリアン、タタタンパジャパジミ Ya, eh, saya mau komentarin aja Bu Jadi Ojo botan-botan lah gitu、uh -huh. e, Maksudnya kan kalau Gubernur Jawa Tengah yang baru kan Bloggennya Ojo Botan ngapusi, botan korupsi Jadi tidak tidak Membohong dan tidak korupsi Nah sekarang ini saran buat Anggota DPR dan m e n g i n g a t k a n Pak Jokowi aja Ojo botan-botannya maksudnya, maksudnya jangan y a n g g a k a n g g a k lah Jadi apapun keputusannya,、ya. kepentingannya itu harus mengutamakan kehidupan, t a k terlalu banyak, itu aja bu makasih selamat sore Ibu Ati bu. silahkan d Ibu cari-cari aja masalah sepele. karena Jokowi <coughs> mungkin bersih ya, jadi dia takut gak bisa、uh, korupsi ya itulah b u dicari-cari itu aja sih b u jadi orang bersih dulu di Indonesia susah makasih b u Yeah, パービリ Eh, eh, program Jakarta sehat itu sebetulnya udah bagus. Jokowi itu、uh, memprioritaskan buat、uh, Jakarta sehat itu Jakarta masyarakat Jakarta sehat itu udah bagus. Justru ini yang、uh, harus ditindaklanjuti adalah rumah sakitnya, rumah sakitnya yang、uh, kurang melayani, meminta harga tinggi, mematok harga tinggi sehingga、uh, apa ya banyak rumah sakit yang memutuskan hubungannya dengan k a s u jangkat sehat ini sebenarnya ini programnya Jokowi udah bagus lah ini、ya. jadi masyarakat miskin bisa sehat kalau kita sehatkan ke depannya semuanya jadi sehat begitu justru yang harus ditindaklanjuti itu、uh, rumah sakitnya ya, rumah sakit swasta terima kasih Bu ini Pak Bambang ya kalau untuk n a m i PCR itu kan アフリカや子どもや子どもや子どもや子どもや子どもや子どもや子どもや子どもや子どもや子どもや子どもや子どもや子どもや子どもや子どもや子どもや子どもや子どもや子どもや子ども パワーパワーパワーパワーパワ事パワーパワーパワーパワーパワーパワーパ i ーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワーパワ s パワーパ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 Selamat sore Pak Budiono. Terima. Silahkan. Ya ini kan apa, suatu program yang、e, berorientasi kepada masyarakat. Kenapa harus dipertanyakan、e, hari n i Kalau、e, administrasinya nggak benar ya dibenerin aja. i s i n y gitu kalau beberapa rumah sakit mundur ya mungkin tidak ada jaminan dari masyarakat itu pembayarannya. Ya Ini d i b u t u h i n t i d a k perlu orangnya dimundurin. Kenapa kalau Apa di s h r k a l pola pikirnya i t perlu d i r e f o r m Program yang berpihak e p a d a rakyat kok malah orang yang buat program yang dimaksud, p a n gitu? Menurut saya cara berpikirnya ini yang benar, yang, yang... ya, berbicara p o l i i k e r n y a Jadi, dari mana melihatnya itu? k o k jadi b e r p i k a ke rumah sakitnya ya, kalau rumah sakitnya bisa k jaminan bahwa pembayarannya clear ya, s e h i n g a dengan komunikasi kahi, tegaskan pembayaran k e l e h a t a n i t Mungkin gitu, Mbak, makasih.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 パデ a オン Itu mungkin DPRD mengkambing hitamkan DPRD Supaya di mas、eh, Nanti Jokowi kena intrapasi、e、Menjadi capres Jadi berbangga aja, aja Jadi DPRD itu mengkambing hitamkan dirinya Kedua Ada lagi satu lagi Satu lagi adalah begini DPRD mungkin dari gue gak e b a g i a n cipkatan duitnya ya Kalau zamannya f o k e atau Sutioso tuh dapet Regim aja gitu g a p bakal protes Padahal peninggalan Sutioso Jembatan n gak selesai monora Peninggalan si Voke si itunya jembatan si mana yang、uh, tanah Bang w a s u n g a s u s e s a i juga dua bubur ninggalkan sampah itu aja makasih b h、oh, Pak b o b i selamat siang selamat siang Bu komentar Anda komentar saya ya ini leadership dan kepemimpinan Bu kepemimpinan yang gak bisa dicontoh gitu kan kita itu tujuan reformasi kan tadinya ingin Menurunkan s e u a r t o dan kroni-kroninya Dan korupsinya gitu Yang gede itu Ini malah Sekarang pemimpinnya tambah gila gitu Dari e r a s u a r t o Ke Gustur, ke Megawati Sampai ini SBY Sama aja itu Rakyat kecil masih sengsara Pendidikan juga Yang katanya 20% juga Nggak tercover Seperti ini Program Jokowi ini Bukannya DPR mendukung malah DPR Apa itu Interpelasi ya Pak Iya interpelasi ini DPR macam lah Apa ini p k i n i gitu Ya Kepastian hukum n Gak g bisa k i t a g a a n g Gak bisa d i j a d i n tang lima gitu Padahal kan undang-undang d a n t a y a n g hukum Semuanya udah ada Seperti TAP NPR itu untuk m e n d e l i d i k i s u a t a n a mana gak ada nyalinya itu p e n e g a k a n p e n e g a k hukum itu gak ada nyalinya Bu Apalagi yang b e r t i n d a k kotor juga gitu, ya、nah, seperti itu bu. Terima kasih Pak b o b i p Andre Selamat siang. Ya, para penegak hukum kita ini、uh, telah menggadaikan hukum ini ke para p o l s i kades, tiga k e w i i u ini. Ini, maka p o s i i kita sudah menggadaikan, menggadaikan. パーフェクトアップルパーフェ ya terhadap Jokowi sama Ahok ini DPR dari dulu kemana aja waktu ya、uh, waktu Bawzi Bowo bikin kasus k e s a l a h a n di DKI u o n gak g ada i n terpelasi diam-diam aja a p a k a r e n a mereka dapat jatah sedangkan sekarang Jokowi Ahok itu bersih transparan, tidak ada proyek-proyek yang dimarkas jadi DPR berhenti lah DPRD ini berhenti lah, jangan Bikin kekacauan, nanti warga bisa Interpelasi anda sendiri, ataupun Bisa demo anda sendiri gitu loh. Kita percaya Jokowi a h o k ini Bekerja sungguh-sungguh Bekerja dengan hati n u r a n i bekerja dengan baik Untuk rakyat k e c i l rakyat susah Jadi jangan dimanfaatkan Terima kasih Pak Robert p a t siang Pak Ganjar Selamat siang Pak Saya mendengar apa yang d i s a m p a i k a n Pada warga i n Pak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 ちょっと待ってくまさい。